Mitra bisnis pemerintah akan mengeluarkan peraturan mengenai program sale yang mengatur potongan harga atau diskon di retail modern. Regulasi itu akan mengatur bahwa program sale ini harus jelas mengenai besaran diskon dan waktu berlakunya, sehingga tidak ada tendensi bahwa pengusaha sudah menaikkan harga terlebih dulu, baru kemudian diberi diskon. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen karena ada indikasi sebagian pengusaha retail tidak bersaing secara sehat. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Hero Sugiyanto. Pak Sugi, bagaimana komentar Anda? Ya pada prinsipnya kita selalu e, mendukung ya apa yang diatur oleh pemerintah supaya kita melakukan persaingan sehat gitu ya. Cuman menjual dengan harga yang lebih murah daripada harga beli memang kalau itu barangnya terus menerus dan itu barangnya selalu dilakukan untuk konsisten seperti itu memang memang mungkin akan e, tidak sehat ya. Tapi kalau... Sekali-sekali kayak misalnya kayak midnight sales untuk menarik sesuatu pengunjung untuk datang pada waktu tengah malam dan sebagainya, itu dianggapnya sebagai suatu promosi. Nah bagaimana untuk membedakan antara promosi dengan bagaimana untuk membentung uh, satu apa, retail lain untuk tidak bisa masuk itu yang perlu diklarifikasi. Pak. Aturannya harus rinci sehingga jelas dan tidak bisa ditafsirkan macam-macam ya Pak? Ya, itu menurut saya yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi, karena yang namanya promosi kan adalah kalau promosi tidak menarik juga mungkin customer juga nggak akan datang. Ya kan? Tapi kalau itu dilakukannya secara kontinu dan selalu susu membanting harga untuk supaya memendung, itu sebenarnya terlihat juga sebenarnya tadi dari, dari cara tinggal laku dari para peritel itu. Sebelum aturannya diterbitkan, mestinya pengusaha ritel atau asosiasi diajak rundingan dulu ya? Sebaiknya sih begitu, Pak. Artinya supaya kita sama-sama mengetahui dan mengetahui. mengetahui seberapa besar pengertian dari satu undang-undang karena kadang-kadang undang-undang itu kan tidak bisa apa bisa bisa mencakup secara keseluruhan supaya tidak salah itu Demikian Sugianto dan saya Rizal Andika